Ini langkah yang menyusahkan rakyat ini harus segera dicari jalan keluar sebab kalau model pembatasan seperti ini nelor rakyat ngantri ini pasti mereka itu terganggu kegiatan ekonominya Mereka membeli BBM itu untuk usaha, untuk nantar barang, dan seterusnya Mereka harus nanti berikan jam, nah ini kan merugikan. Nah, bagi mereka yang kebetulan pada posisi seperti ini Lalu akhirnya mereka katakan terpaksa membeli BBM non-subsidi yang mungkin ada Rp13.000 Nah, bagi mereka ini kan artinya Harga BBM naik 100%. Toh mereka terima akhirnya. Jadi yang saya maksud adalah begini bahwa akan halnya subsidi membesar kita kurangi sepakat sekali saya, sejak zaman dulu sejak bertahun tahun, tetapi kalau kita cari solusi tanpa menaikkan harga BBM cara yang paling tepat itu pindah ke gas bangun infrastruktur gas, itu lebih murah meskipun tidak disubsidi, tetapi kan infrastrukturnya tidak dibangun-bangun sampai dengan sekarang sementara subsidi di BBM sudah membengkak 60% lebih dari BBM yang kita pakai ini harus diimpor, dibeli dengan harga internasional dengan dolar dan dijual di dalam negeri dengan harga subsidi nah sekarang solusi yang terbagus menurut pendapat saya adalah naikkan harga dalam waktu jangka pendek ini daripada dibatasi barang gak ada lebih baik naikkan harga tapi tidak dibatasi jadi katakanlah naik Rp2.000, daripada mereka beli yang Rp13.000, sangat memberatkan rakyat kalau 100% kenaikannya itu. Membeli yang non-subsidi bagi mereka kan artinya naik 100%. Daripada naik 1%, mending naik katakanlah Rp2.000, sehingga inflasinya tidak sebesar kalau naiknya 100%. Jadi udahlah, naikkan saja harga, tapi BBM jangan di Nah, meskipun SD tinggal beberapa bulan tidak menghambat sebagai negarawan beliau bisa menaikkan harga data dengan menjelaskan ke ya, tidak mungkin lagi kita bertahan dengan membeli BBM pasar internasional lalu kita jual murah kalau 20-30 tahun yang lalu masih bisa lah, mana produksi minyak kita sangat tinggi penerimaan migas itu bisa 2 kali atau 3 kali dari jumlah subsidi BBM, itu dulu sehingga meskipun ada subsidi masih ada tersisa penerimaan negara yang sangat besar dari sektor migas, sekarang penerimaan migas dengan subsidi BBM itu hampir berimbang, sehingga tidak ada peluang untuk membangun infrastruktur, bahkan membangun infrastruktur energi pun menjadi terhambat. Nah, ini kita hibu sekali lagi pemerintahan sekarang ini kok tidak ada risiko politik naikkan saja harga sekarang sambil menjelaskan ke rakyat. Ini amat sangat terpaksa karena situasi sudah menyengsarakan rakyat. Akhirnya memang akan ada dampak inflasi dampak bertambahnya jumlah orang miskin. Nah, itu harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan ikutan. Misalnya a yeah memperlancar arus barang dari seri terhadap produsen ke konsumen, tidak ada lagi pungli misalnya. Jadi sekalipun ada BBM naik harganya, dampaknya terhadap inflasi bisa ditekan. Lalu subsidi BBM dialihkan bangun impas. sebagian subsidi BBM dialihkan langsung subsidi kepada yang kaum miskin. Langsung diberikan ke rakyat miskin uang subsidinya. Misalnya seperti itu. Daripada sekarang yang apa salah sasaran lah. Kenapa sih Pak? Masalah Indonesia selalu untuk seputaran BBM bersubsidi saja tidak pernah ada penyelesaian komprehensif, Tidak pernah ada ketegasan konsistensi pemerintah Bahkan tata kelola migas saat ini melanggar konstitusi Melanggar konstitusi menurut MK Lembaga pengelolanya BP Migas dikeluarkan oleh MK MK mencabut 17 pasal dari undang-undang migas Namun pemerintahan saat ini hanya mengganti BP Migas Ganti baju menjadi SKT Migas Undang-undang migas masih berlaku yang melanggar konstitusi Sebenarnya itu pokok masalahnya ini sekarang Jadi tata kelola harus dirapi Sehingga diluruskan agar sesuai konstitusi dengan mencabut undang-undang migas dan bisa menyederhanakan sistem perminyakan nasional, menyederhanakan sistem investasi migas, sehingga akan ada investasi baru di blok-blok baru bisa masuk, produksi bisa ditingkatkan, tapi ini bukan 1-2 bulan, ini bertahun-tahun membutuhkan waktu untuk bisa meningkatkan produksi untuk bisa membangun kilang BBM yang selama belasan tahun kilang BBM tidak pernah dibangun sehingga kita amat sangat tergantung pada BBM impor ini dilema negeri kita yang sangat disayangkan karena akibat salah kelola negeri yang potensi risos sumber daya minyaknya sekitar 50 miliar barel tapi produksinya anjlok karena cadangan terbuktinya cuma 3,7 miliar diakibatkan tidak adanya penemuan cadangan baru sebagai akibat anjloknya tempat Demikian pengamat energi Kurtubi, Sekori Lumenta.